Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kacermania, Kicamania, dimanapun anda berada Kita berjumpa kembali di channel youtube ini Untuk teman-teman yang sudah subscribe channel youtube ini Saya ucapkan terima kasih banyak Untuk teman-teman yang baru mampir di channel youtube ini Dan baru main-main di channel youtube ini Alangkah baiknya, kalian jangan langsung subscribe Kenapa? Karena kalian harus lihat-lihat dulu Konten-konten sebelumnya Apakah konten sebelumnya mudah dicerna atau tidak? Kalau kalian mudah dicerna Buat kalian, silakan kalian boleh langsung subscribe Tapi kalau susah dicerna Kalian susah paham dengan penjelasannya Kalian boleh mencari channel youtube yang lain Karena apa? Karena kalau kalian itu mudah mencerna Kalian itu paham Berarti ya ilmu yang saya sampaikan ya Masuk Buat kalian para penggemar kacer mania Oke teman-teman dimanapun Anda berada Kali ini saya akan membahas Bagaimana cara menggacorkan burung yang giras Agar burung itu gacor dan buka ekor Oke teman-teman gini Kebanyakan burung kacer giras itu tipikalnya itu lama onnya onnya itu butuh waktu lama jadi kita sebagai perawat burung harus mensiasati karakter burungnya itu terlebih dahulu kita bisa melihat dari tingkah lagunya yaitu giras itu giras yang gimana giras mapan atau giras belum mapan terutama itu dulu dan di sini saya akan membahas yang giras mapan jadi kacer-kacer tipe seperti ini biasanya ada yang cuma ngeriwek ada yang coba ngeplong tapi waktu-waktu tertentu saja. Nah di sini saya akan membahas bagaimana caranya biar burung ini cepat gacor dan buka ekor. Kebanyakan sulit buka ekor ini burung-burung kiras. -burung kalau yang masih kiras mapan ya. Ini saya membahas yang sulit ya. Karena kadang, kadang ada karakter burung itu karena sendiri-sendiri. Jadi saya ini membahas yang sulit ya maksudnya saya membahas burung yang karakternya sulit untuk kacor ngeplong sama buka ekor jadi gini teman teman kita itu apa ya jangan langsung ikut ikutan orang misalkan jangkrik 5 pagi 5 sore tambah kroto Jangan ikut-ikutan Jadi kita itu harus mengenali karakter burung dulu Apa kebutuhan burung Seberapa kebutuhan burung itu Gini caranya teman-teman Pertama itu kita Nolkan EF nya Kita nolkan Kita lihat Dari kotorannya dulu Jadi ketika burung makan for for for murni ya for for murni yang burung biasanya kalian pakai selama kira-kira berapa hari tiga hari saja lah cukup kalian bisa lihat itu kotorannya nanti ketika kalian mengetahui kotorannya itu kita bisa mengindikasikan burung ini kurang apa kurang apa. Jadi gini, kalau kotorannya itu kecil-kecil, kecil-kecil agak keras. Kemungkinan burung itu indikasinya emosi ada tapi darah kurang. Nah, nanti kita kan bisa mengambil langkah yang tepat kita belum masuk settingan kita masih mengindikasikan burung ini kekurangan apa dulu Oke yang kedua ketika kita lihat kotorannya itu kecil lembut tapi agak-agak gimana ya enggak keras ya kemungkinan indikasinya burung itu birahi birahi ada emosi kurang makanya biasanya cuma ngerewek jadi kita bisa melakukan langkah selanjutnya jangan masuk settingan dulu kita yang penting sudah tahu indikasinya dulu oke Yang ketiga, misalkan kotorannya itu besar-besar. Besar-besar digede. -besar, Indikasinya itu burung kurang jemur. Berarti nanti kita bisa melangkah ke selanjutnya itu ditambah penjemuran. Misalkan kok kotorannya itu kapur atau putih. Nah, ini berarti burung sehat ya sehat, tapi kurang sehat. Nah, berarti kita perlu menganalisa kebersihan kandang, kebersihan minuman, kebersihan EF yang digunakan, kebersihan pur yang digunakan. Itu indikasinya kotoran yang Ngapur gitu Ngapur benyek Biasanya itu burung kalau kotorannya gitu Pas mau mengeluarkan itu agak jendit-jendit gitu Jadi itu indikasinya burung kurang kondisi lah Sehat ya sehat Tapi kurang kurang sehat gitu Jadi kita bisa Melangkah ke yang tadi saya bilang sebelumnya Oke, misalkan burung yang kotorannya kecil, keras, berarti kan emosi ada, tapi kurang birahi. Apa yang harus kita lakukan ketika burung itu burungnya giras ya. Ngomongin burung giras ya tadi ya. Jadi kita harus melakukan pendongkrakan dirahi dengan cara apa? Kurangi penjemuran. Tambah jadwal mandi. Dan berikan extra fooding yang sifatnya apa ya? Mendongkrak birahi Jadi seperti kroto lah. Paling aman itu kroto. Ya, pakai kroto aja biasakan pakai kroto, nggak usah ulat-ulatan lah, pakai kroto aja. Kenapa saya bilang nggak usah pakai ulat? Ulat itu kan teksturnya keras dan tekstur keras itu di dalam tubuh burung itu untuk mencernanya itu juga kurang. Jadi metabolisme di dalam tubuh itu jadi lambat. Kalau makan yang keras-keras. Oke, teman-teman, kalau itu burung kurang birahi. Yang kedua, burung birahi ada, emosi kurang. Apa yang harus kita lakukan? Penjemuran ditambah pemandian dikurangi jadwal mandi dikurang dan saya sarankan untuk penjemuran itu penjemuran di dalam kerodong yang artinya kalau orang sebut biasanya terapi sauna jadi apa sih fungsi terapi sauna Di situ burung bisa mendapatkan ketenangan, kehangatan, dan relaksasi. Nah, biasanya itu burung bisa cepat gacor itu. Jadi burung di terapi sauna itu burung merasa relax. Jadi biasanya tenang, tenang, tenang. Terus nanti lama-lama, lama-lama gacor. Karena saya sudah membuktikan sendiri dengan terapi sauna. Tapi ingat teman-teman, kita harus konsisten dalam perawatan. Misalkan kita gunakan terapi sauna ya, terapi sauna. Jangan jangan kemudian kita ablak dipanas-panasin gitu. Kalau udah memakai terapi sauna ya pakailah sauna. Jadi kita keluarkan burung jam 8 gitu. Itu jam-jam bagus ya eh biasanya kalau saya itu jam sembilan jam sembilan sampai setengah sepuluh atau jam sepuluh kita terapi sauna berapa lama waktunya nah kita nggak nggak usah pakai paktoan waktu ya kita melihat kondisi burung nanti kalau burung udah kepanasan itu biasanya kayak manggil gitu nah itu apa ya kayak kode kode manggil yang merawat gitu jadi kita teduhkan kita buka kerudung kita angin anginkan udah kita angin anginkan kita kerudung lagi kita kerakap kita simpen lagi ulangin terus kayak gitu untuk yang ketiga ya kurang kondisi kurang sehat ya kita itu ya tinggal menjaga kebersihan kandang sih sebenarnya jadi biar bakteri-bakteri itu tidak berkembang biak di kandang dan berimbas ke burung Hai kalau kita mau ngasih jangkrik dicuci lah nggak apa-apa cuci dulu kita kasih terus kotoran. Jangan sampai menumpuk-numpuk. itulah. Pokoknya rawatan sehatlah kebersihan gitu. Nah, untuk proses biar buka ekor. Saya sarankan gunakanlah terapi sauna yang tadi saya jelaskan. Sudah itu aja. Kalian konsisten Dan rasakan sendiri Untuk EF extra foodingnya Kalian sesuaikan Jadi ketika kalian Berikan 3 nanti lihat Kotorannya seperti apa Berikan 2 Kotorannya seperti apa Pokoknya Pak, sampai pas Jangan sampai kecil kekerasan Jangan sampai besar Jangan sampai kecil tapi jemek, pokoknya disetting pas lah, nanti kalian ketemu sendiri kalian siasati sendiri burung itu untuk settingan ekstra foodingnya jadi jangan langsung pagi 5, sore 5 pagi 6, sore 6, pagi 3, sore 2 jangan, kalian kotak atik lah kalau yang masalah settingan ekstra fooding kalian otak-atik kalian lihat kotorannya kalian ngepasin aja kalau kalian mau enak kalau kalian pas datang ke gantangan itu lihat burung lihat burung juara kalian lihat kotorannya Nah itulah buat titik acuan itu untuk kacer kalian jadi gimana caranya kita membentuk kotoran yang seperti kacer juara itu Oke sampai situ dulu karena ini sudah memakan durasi yang panjang. Kalau kalian suka dengan video-video saya ya kalian like kalian subscribe biar saya lebih semangat untuk berbagi ilmu. Kalau kalian nggak suka ya nggak apa-apa. Ah ya udah pokoknya sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.